Mitra bisnis Kwi Kiyanggi mempertanyakan untuk apa dan untuk siapa Bank Indonesia meluncurkan peraturan yang mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dana-dana hasil ekspor mereka diperbankan dalam negeri. Menurutnya, peraturan ini adalah cermin dari kepanikan otoritas moneter dalam menjaga kestabilan nilai tukar di tengah volatilitas market global seperti saat ini. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan quick Kyan Pak Quick, menurut visi Bapak untuk apa BI mengeluarkan aturan ini jika para eksportir tetap bebas membawa keluar kembali dana-dananya? Ya, berarti ya, lah, kalau hanya menyimpan di bank lokal, tidak boleh menyimpan di bank asing, ya nggak jadi soal kan. Tetapi aneh, aneh sekali kalau tapi eh, hanya boleh menyimpan, tetapi setiap saat boleh ditukarkan gitu kan. Boleh ditukarkan dan boleh dilarikan lagi gitu kan. Ya itu lalu apa? Artinya apa? Yang lebih masuk akal adalah ketika mereka mengatakan, kan, kadang, ini kan saking paniknya kan bicaranya ceplak-cepluk gitu kan. Salah satu pembicaraan yang mengatakan ini hanya berlaku untuk BUMN. Nah kalau untuk BUMN berlaku karena mereka punya komando total. Tidak didasarkan atas peraturan tetapi didasarkan atas kebijakan yang dipaksakan kepada BUMN. Lantas apakah ini berarti aturan ini baru bisa efektif kalau dana-dana itu juga wajib diendapkan di perbankan lokal Pak Quick? Lu tidak, tidak. Saya tidak mengatakan demikian. Saya cuma mengatakan bahwa kalau mereka mau efektif, itu mereka tidak bisa efektif kecuali menjalankan ini sebagai kebijakan dan tidak sebagai peraturan. Nah, peraturannya memang mengatakan bebas, tetapi secara sukarela kami sebagai BNF tidak mau menggunakan kebebasan itu. Oleh karena diperintah, oleh atasan. Itu efektif. tapi Kebijakan-kebijakan seperti itu kan hanya menunjukkan kepanikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa, apa tidak patut panik? Ya patut, patut panik. Akhirnya itu adalah konsekuensi harga yang harus dibayar untuk liberalisme. Jadi, Bapak melihat agar masalah yang sebenarnya adalah rezim devisa bebas yang membuat para eksportir memarkir dananya di luar negeri ya, Pak? Iya, betul. Kan dibolehkan. Oleh peraturan, oleh undang-undang kan dibolehkan. Bagian terbesar dari orang Indonesia, rakyat Indonesia yang kaya, kaya yang mengerti persoalan, itu sebenarnya sejak lama tidak mau menyimpan uangnya di Indonesia karena mereka menjalani risiko kurs walaupun rupiah kuat. Rupiah kuat untuk jangka waktu yang cukup lama, kalau ditanya kenapa ya, uh, pelemahan kurs itu bisa terjadi setiap saat. Gitu. Demikian Kwi saya Dinda Natasha.